Yang satu ini artis cantiknya Indonesia Adanela Kak Risma Saranaga Didisah Terima kasih Wasik con Selamat malam semuanya Kita goyang bareng-bareng lagi bro Goyang dong Yeah.